Fiyahibadillah, ittakulillah, fakatfazalittaqwa. Maschallah muslimin, jamaah sholat Jumat yang dirahmati oleh Allah. Saat ini kita berada pada bulan suci yang sangat mulia, yaitu bulan Ramadan Karena itu marilah kita senantiasa berupaya untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah. Tentunya di bulan Ramadan Bulan yang sangat Dilipat gandakan Pahala bagi orang yang Melaksanakan ibadah-ibadah Kita juga dituntut Untuk memperbanyak amal ibadah Kepada Allah Subhanahu SWT Tentunya kita berharap Mudah-mudahan Apa yang kita lakukan dan kita laksanakan Di dalam mengisi Bulan suci Ramadan Mulai dari amalan puasa Yang wajib dan juga amalan-amalan sunnah lainnya. Termasuk ibadah tarawah misalnya. Atau sholat malam. Kemudian juga ibadah membaca Al-Quran. Dan segala sesuatu. Yang termasuk dicatat sebagai ibadah sunnah. Mudah-mudahan. Pahalanya dilipat gandakan oleh Allah SWT. Allahumma amin. Masya'al muslimin bulan Ramadan juga dikatakan Syahrul Quran. Bulan turunnya Al-Qur'an atau bulan di mana konon Nabi kita Muhammad SAW pada bulan Ramadan itu senantiasa murojaah alias membaca di hadapan malaikat Jibril. Bahkan pada saat akhir sebelum beliau wafat di bulan Ramadan itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam rajin untuk mentasheh bacaannya kepada Malaikat Jibril sehingga menurut para ulama akhir dari tashehnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah menjadi urutan final di dalam penyusunan Al-Qur'an yang kita kenal sampai detik ini yaitu kalau kita buka di dalam Al-Qur'an Dimulai dari Al-Fatihah ditutup dengan surat An-Nas. Itu adalah tasih Nabi Muhammad SAW kepada Malik Jibril pada bulan Ramadan. Sebelum beliau dipanggil oleh Allah SWT. Masya Al-Muslimin Al-Quran tentunya sangat penting untuk kita kaji, kita baca. Dikatakan... Syahrul Ramadan, Syahrul Quran Bulan suci Ramadan itu Bulannya Al-Quran Ada yang mampu untuk membaca Al-Quran dengan baik Maka dianjurkan Membacanya dengan baik Tapi ada juga yang mampu Mengkajinya Apa yang ada di dalam Al-Quran Tentang tafsirannya misalnya Maka juga diperintahkan atau dianjurkan Untuk mengisi bulan Ramadan Dengan hal-hal yang dia pahami. Mungkin di sisi lain ada orang yang bacaan Al-Qurannya kurang baik Tapi dia ahli menulis khot Maka kalau dia menulis khot Al-Qur'an pada bulan suci Ramadan Itu juga sama halnya menghidupkan bulan Ramadan dengan Al-Qur'an Dan berbagai hal yang berkaitan dengan Al-Qur'an Ini perlu untuk dilestarikan pada khususnya pada bulan suci Ramadan dan juga kita wajib sebagai umat Islam untuk menghormati keaslian, keotentikan Al-Qur'an itu sendiri. Mungkin di dalam satu perjalanan hidup kita kita bertemu dengan orang-orang yang ingkar terhadap Al-Qur'an. Maka di bulan suci Ramadan kalaupun kita berdialog dengan mereka untuk melestarikan alias untuk memperjuangkan pemahaman kesucian Al-Qur'an kemurnian Al-Quran itu pun termasuk yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu SWT dan baik dilakukan pada bulan suci Ramadan Masyaul muslimin yang dirahmati oleh Allah saat ini juga lagi gempar kita mendengarkan ada niat-niat yang kurang baik dari sebagian kalangan untuk merubah bacaan-bacaan Al-Quran yang sudah dikenal sejak zaman dahulu kala diajarkan oleh para ulama terdahulu sampai kepada kita, yaitu membaca Al-Quran dengan langgam yang sudah lumrah tapi saat-saat sekarang sudah mulai muncul, orang ingin merombak Al-Quran, yang terkenal zaman sekarang dikatakan langgam Jawa, kita tidak mempermasalahkan langgam Jawa itu apa tapi sayangnya menjawaisasi Al-Quran itu yang dilarang oleh syariat sebenarnya Nabi kita Muhammad SAW di dalam sabdanya beliau Mengatakan ikraul Quran biluhuni al Arab wabi aswatiha wa yakum biluhuni ahlil kitab wahlil wa fisk yang artinya tidaklah kalian menjaga Al Quran itu dengan membacanya sesuai dengan langgam Arab wabi aswatiha dan suarakanlah dengan suara Arab ya tentunya kalaupun kita orang Jawa ya dibisa-bisakan untuk mengaji Al Quran. Dengan metode apa yang sudah diterapkan oleh Bangsa Arab Nabi juga mengatakan wa Wa'iyakum biluhuni ahlul kitab Wa ahlil fis Sekali-kali janganlah kalian Membaca Al-Quran itu dengan mengikuti Lagunya orang-orang Ahlul kitab Ahlul kitab yang paling jelas adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani Mungkin yang sering kita dengar Di beberapa tempat lagu Gereja itu Kita mengenalnya Maka tidak boleh orang membaca Al-Qur'an dengan lagu gereja. Ini larangan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun yang dikatakan lagunya orang Yahudi, mungkin kita mendengarkan sekarang ini adalah lagu-lagu barat, lagu pop, lagu blues barangkali demikian. Walaupun itu adalah lagu nyanyian mereka. Sejatinyanya kita bangsa Indonesia kurang banyak tahu tentang perilaku orang-orang Yahudi yang asli karena kita tidak hidup dengan mereka, tapi membaca Al-Quran dengan lagu blues bagaimana, lagu rock musik-musik yang biasa didengungkan oleh orang-orang Yahudi itu haram, itu dilarang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan fisk. dan juga jangan melakukan Al-Quran itu dengan lagunya orang yang fasik orang fasik bisa jadi dari kalangan orang Islam tapi yang suka berbuat maksiat ya umum gampangnya itu mungkin para penyanyi para penyanyi itu kan ada yang menggunakan lagu dangdut, lagu pop dan lagu apa saja lah. nah ini kita dilarang oleh Nabi Muhammad SAW melagukan Al-Quran dengan lagu nyanyian apa itu ngerempok atau yang lain-lain Sedangkan yang ramai dibicarakan adalah menggunakan lagu yang ini juga alil fisik. Tentunya di zaman sekarang banyak sekali orang yang melanggukan yang demikian itu dari apa namanya dangdang bulu dan lain sebagainya dalam istilah Jawa itu dilakukan oleh orang-orang yang di luar alias dari ajaran Islam dalam artian tidak menghormati lagu yang sudah diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW wassalam Lantas bagaimana dengan kita yang tidak mampu Untuk melakukan Al-Quran itu dengan lagu Arab Sesuai dengan aslinya Kalau kita memang lisan kita, lisan Jawa Ya dimaklumi, diudurkan, dimaafkan Tapi kalau sengaja untuk merobat Mempublikasikan lagu Jawa untuk menjauhi sasi Al-Qur'an. Jelas ini pelecehan terhadap Al-Qur'an itu sendiri dan pelecehan terhadap hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini dilarang tapi diterjang. Nauzubillahi dalik. Nabi sudah jelas-jelas mengatakan Iqra'ul Qur'an biluhunil Arab wa bi aswatiha. Bacalah Al-Qur'an dengan langgam Arab dan dengan suara Arab itu perintah. Bagi yang tidak mampu, bolehlah kita membaca dengan kemampuan kita. Tapi bukan berarti boleh mempermainkan Al-Quran itu dengan semau kita. Dengan langgam Jawa, langgam Madura, langgam Remo, langgam Dangdut dan lain sebagainya. Ini jelas adalah suatu yang dilarang oleh syariat Islam. Dan tidak menghormati ajaran Islam itu sendiri. Tapi bagi kita, muslimin yang dikaruniai oleh Allah SWT dengan suara yang indah suara yang baik maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan bukan termasuk golongan kami orang yang tidak melakukan Al-Qur'an dengan baik maka melakukan Al-Qur'an dengan tata cara yang baik yang terhormat sebagaimana yang kita fahami yang kita maklumi para qori-qori baik itu internasional maupun qori-qori nasional yang baik itu adalah sunnah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena itu marilah kita menjaga diri kita Agar tidak hanyut kepada pemikiran-pemikiran salah Pemikiran-pemikiran liberal Yang ingin merobak Islam itu Jauh dari ajaran yang asli Masyaul Muslimin konon Di negara Turki pernah terjadi semacam itu Pemerintahan Turki Di bawah Kemal Ataturk Itu pernah melarang Agar Arab dan segala sesuatu yang berkaitan dengan Arab itu dilarang di negara Turki. Sampai suatu saat azan pun dilarang menggunakan bahasa Arab. Maka azan saat itu di Turki menggunakan bahasa Turki. Ini adalah suklarisme yang didikti oleh orang-orang non-muslim. Karena itu kalau di Jawa atau di Indonesia akan diadakan semacam itu. Kiroa dengan langgam Jawa Adhan dengan langgam Jawa dan segala macam Akhirnya baca Al-Quran pun Tidak dengan bahasa Arabnya Tapi menggunakan bahasa Jawanya Ini adalah Perilaku skolarisme yang Dilarang oleh syariat Mudah-mudahan kita semua Dijaga oleh Allah SWT Kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad SAW Yang beliau itu dari bangsa Arab Bahkan Al-Quran Disebutkan dalam ayat Al-Qur'an dikatakan inna anzalnahu Qur'anan Arabian, sesungguhnya kami Allah menurunkannya yaitu kitab suci ini Qur'anan Arabian dengan sebagai Al-Qur'an berbahasa Arab dan segala sesuatu yang menyangkut Arab itulah kecintaan dan pelestarian yang harus senantiasa kita perjuangkan mudah-mudahan kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa dicintai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masyal muslimin di bulan suci Ramadan marilah kita mengembalikan hati diri kita untuk cinta kepada Al-Qur'an dengan segala macam apa yang sudah diajarkan oleh para ulama salaf. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Jannallahu wa iyyakumul faizin. Wa adkhilana wa iyyakum fi 'ibadissolihin. Warzaqona wa iyyakum mahabbata sayyidil mursalin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayahatina yang mau terdahului silmika, walad tak tabiu kuduat syaitan. Inna hu la kum adu kum mubin. Sataqallahu aladzim. Barakallahulil wa la kum fil Quran aladzim. Wana fani wa iyaqul alayyati wa dzikil hakim. Wa taqabbalaminy wa minkum tilawatahu. Inna huwa sammi alqalim.